Oh, my God.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 wa inna kull muhdatsatin bidah wa kull bidatin dhalalah wa kull wa akhwati fillah jazani di kesempatan sesi yang kedua ini marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menimpahkan taufiknya kepada kita semua Untuk memperoleh ilmu Yang bermanfaat Dan kemudian Juga dianugerahkan Untuk bisa mengerjakan Amal salih Maka tidak ada Satu anugerah ataupun karunia ataupun kenikmatan yang besar setelah iman dan Islam kecuali nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal salih di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam kitabnya nya Huwallazi arsala rasulahu bil huda waddil haq li ala ad-dini kullih walau karihal musyrikuun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul hak Al-huda Ditafsirkan oleh para ulama Sebagai al-ilmu nafih Ilmu yang bermanfaat Dan dinul hak Ditafsirkan Sebagai amal soleh Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya Di atas seluruh agama yang lainnya Walau karihal musyrik pun Walaupun orang-orang musyrik itu Membencinya Maka dari situ Jelas sekali bahwa Ketika kita mendapatkan Karunia Berupa ilmu yang bermanfaat Dan amal saleh. Berarti kita telah mendapatkan Karunia yang besar Setelah iman dan Islam kita Sebab itulah yang menjadi Perkara yang Pokok dari Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bahkan Para Nabi, para Rasul yang sebelumnya, yang dengan keduanya kita bisa mendapatkan keselamatan dari terbelincirnya dalam api neraka, atau bisa selamat daripada terperangkap dalam jebakan-jebakan yang tipu daya syaitan. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam ayat yang setiap rakaat sholat kita membacanya. Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan permohonan hambanya, Ihlinas sirotul mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus Yaitu sirata alladhina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim walak dalim Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada Allah Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Permohonan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud di situ bukan berarti bahwa kita belum Islam sebab kita dapati di situ bahwa para ulama menafsirkan as-siratal mustaqim sebagai al-Islam. Bagaimana maksudnya di situ? Kita sudah Muslim, tapi kita setiap waktu membaca ihdinah serotul mustaqim patut diperhatikan bahwa ketika ihdinas ya ini situ kata hadayyad muta'addi langsung kepada mafkulnya dengan tanpa perantaraan huruf ja seperti ila misalnya maka itu menunjukkan Bahawa maknanya berbeda ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang diri nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu innaka la tahdi ila siratin mustaqim Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Benar-benar memberi petunjuk Kepada jalan yang lurus Maka itu Maknanya adalah dalam lingkup Hidayah tulbayan wal irsyad Maknanya adalah dalam lingkup Hidayah albayan wal, wal irsyad Itu hidayah yang berupa Petunjuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada umatnya. Karena tugas beliau Rasulullah SAW memang hanyalah itu. Beliau hanya sebagai albalam, sebagai penyampai saja. Selebihnya di situ maka kembali kepada Topik dari Allah Azza wa Jalla Nah, topik itulah Bentuk hidayah yang lain Yang wujudnya adalah Berupa Al-ilmu yang bermanfaat Dan al-amal as-salih Setelah seseorang Mendapatkan Hidayah Islam dan Iman Sehingga di situ Makna daripada Ehdi Nasiratul Mustaqim Adalah Melingkupi makna At-Tasbir Yaitu memohon Dikokohkan Diteguhkan di atas Jalan yang lurus tersebut Mohon diteguhkan Di atas Islam Dan Permohonan untuk Mendapatkan tambahan taufik dari Allah Azza wa Jalla berubah Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh tadi Dan itu Bisa kita ketahui Makna tersebut jika kita melanjutkan kepada ayat yang berikutnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menafsirkan bahawa jalan yang lurus itu adalah syaratan ladina'an amtahalaihim. Jadi maksud jalan yang lurus di situ adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, siapakah mereka yang Allah berikan nikmat? Maka jawaban itu ada pada surat dan ayat yang di surat yang lain. Pada ayat di surat An-Nisa Al Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyuti illaha warasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah an 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka siapa sajakah itu yaitu para nabi para syuhada para siddiqin para syuhada dan orang-orang saleh kalau para nabi sudah maklum kita yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih Untuk mengemban Risalahnya Baik itu mereka-mereka Yang Diutus oleh Allah azza wa jalla Membawa syariat yang baru Dan kitab yang baru Maupun Para nabi-nabi Yang mereka itu melanjutkan Risalah dari nabi yang sebelumnya Dan itu merupakan Kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan dengan tanda-tanda dan Ciri-ciri yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan Bahkan telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang terdahulu Tentang misalnya Nabi kita, s.a.w. pun sudah ada ciri-cirinya Kemudian para siddiqin Seorang yang dikatakan siddiq Siddiq itu dalam masyarakat disebut dengan siwat mubalaghah. Siwat mubalaghah yaitu ungkapan yang menunjukkan kesungguhan. Dari kata shadiq yang artinya yang benar. Maka Siddiq di situ di samping dia berkata ataupun sebagai seorang yang jujur dan juga dia membenarkan setiap apa yang apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan maka dia membenarkannya dan Siddiqu hadhiil ummah Siddiqnya umat ini yang sudah memang ya, diberikan gelar tersebut dan telah disepakati oleh umat ini adalah tidak lain Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu yang mulai di situ disematkan kepada beliau sejak terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam perjalanan. Dari Mekah dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsa dan kemudian dimirahkan diangkat oleh Allah Azza Wajalla hingga ya, ke atas langit yang tuju dalam satu malam yang itu kemudian membuat orang-orang musyrikin semakin menghina dan mengejek Nabi Sallam dan menyebutnya sebagai seorang yang gila maka di situ ketika orang-orang tersebut berjumpa dengan AUBAKAR ASIDIKRADILLOHUTTALAAH sambil dengan nada mengejek lihat kawanmu itu mungkin dia sudah gila ya dia mengatakan ya dalam satu malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjid al Aqsa ya Terus ya, naik ke atas langit, kemudian kembali ya, dalam satu malam. Ya mereka kan di situ berpikirnya berpikir pakai akal memang tidak nangkap tidak bisa diterima oleh akal. Kalau itu dalam perhitungan manusia belaka, karena mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan dari Mekah ya ke negeri Syam dimana di sana ada masjid Aqsa itu ya bisa dibayangkan panjang gitu perjalanannya bisa makan waktu ya ini satu bulan ya, karena dulu nggak ada pesawat makanya onta maka di situ lihat bagaimana keimanan yang berbicara dan tasdik yang eh, sempurna dalam diri Abu Bakar Siddiq al-Siddiq. Ketika mereka. Mengejek seperti itu. Ya, justru itu semakin memantapkan. Hatinya dan mengatakan bahawa. Jikalau. Terjadi yang lebih besar daripada itu pun. Aku akan mempercayainya. Sejak itulah kemudian. Beliau. Mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutnya ketika Satu saat beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Umar dan Uthman di atas Gunung Uhud. Ya, bersama tiga orang sahabat ini radhiyallahu anhum di atas Gunung Uhud tiba-tiba Gunung Uhud itu berguncang. Maka Nabi sallallahu berkata kepada Uhud, "Usqbut ya Uhud. Usqbut Uhud. Tenang wahai Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa shiddiqun wa shahidani. Sesungguhnya di atas kamu ini sekarang ada seorang nabi Seorang siddiq dan dua orang syahid Dua orang syahid Siapa itu? Umar dan Utsman, Usman Jadi Nabi SAW sudah Dari situ saja sudah menyebutkan bahawa kedua orang ini Bakal mati syahid nanti Dan kenyataannya seperti itu Keduanya terbunuh ya, Syahid secara dhalim tentunya Oleh orang-orang yang Membenci Islam dan kaum muslimin Nah dari situ kemudian ashuhadah As orang-orang yang mati syahid maka diantaranya tadi yang sudah dipersaksikan oleh Nabi Sallam adalah Omar berkata ya, dan Usmar bin Affan dan tentunya di situ hampir banyak dari para sahabat radlallahu anhum yang memang e, terbunuh dalam Medan jihad disabililah Maka mereka-mereka itulah yang memang e, Yang mati dalam istilahnya e, Terbunuh ya Di jalan Allah Azza wa Jal Maka mereka adalah orang-orang yang Pertama-tama tentunya masuk ke dalam Sebutan syuhada Dan selanjutnya kita tahu bahawa Ada syuhada yang lain ya Dari umat ini Selain yang mereka itu e, Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka seperti misalnya orang yang mati tenggelam ya, dari umat ini, ya itu juga disebut syahid. Ya. Orang yang di situ e, dari umat ini yang mati tertimpa misalnya e, bangunan atau apa gitu ya, yang semisalnya juga dikatakan syahid. Orang yang terkena e, penyakit di perutnya. Sampai meninggalnya, maka itu juga dikatakan syahid. Kemudian juga wanita, ya seorang ibu yang mati dalam keadaan sedang melahirkan putranya juga disebut syahid. Dan seseorang membela dirinya, ya mati di saat dia membela dirinya, membela keluarganya, mempertahankan hak hartanya. Ya itu juga dikatakan syahid. Tapi itu syahid yang di bawah daripada syahid-syahid yang memang asalnya yaitu yang mati terbunuh di dalam medan ya, peperangan Bishabirinah. Kemudian yang berikutnya adalah as-solihin orang-orang soleh. Maka ini merupakan kerudukan yang lebih umum. Siap siapapun di situ bisa untuk menjadi Seorang yang soleh dan masuk ke dalam Golongan mereka-mereka yang Allah berikan nikmat ini Dan mereka-mereka orang yang soleh itu adalah orang-orang yang Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan hambanya Terlepas daripada ya Misalnya adanya e, ketergelinciran dia dalam dosa ya, Kesalahan Yang tentunya itu dalam batas kemanusiaannya yang tidak mungkin bisa luput daripada dosa. Hanya saja mereka orang-orang yang soleh, pastinya ketika mereka itu jatuh dalam dosa, mereka akan bersegera untuk bertobat kepada Allah azza wajalla, atau di situ menutup dosanya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallam. Ittaqilla haitsu makunta wa atbi' sayyatan hasanatan tamhuha wa nas bi hasan. Bertakwalah kepada Allah ya di manapun kamu berada. Dan iringilah atau susullah kesalahan itu dengan kebaikan atau keburukan itu disusul dengan kebaikan yang akan bisa menghapusnya yang akan bisa menutupinya dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, tinggal kita di situ. Mana yang mau kita pilih? Kalau kedudukan nabi sudah habis. Enggak ada lagi. Ya. Karena di situ nabi sudah mengatakan, sudah menutupnya, ya. Dan lah nabiyya ba'di tidak ada lagi nabi setelahku kata beliau. Jadi kalau misalkan di situ ada yang mengaku nabi setelah beliau, ya sudah bisa dipastikan itu nabi palsu yang sudah diberitakan oleh nabi salam sebagai khatzabun para pendusta-pendusta atau para dajal dajjal ya sebelum datangnya dajal yang besar, para sidirgin, ya mungkin bisa ya, ya. cuma memang di situ kerudukan yang pastinya itu susah dan sulit. Ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu di umat ini saja yang sudah eh, yang di, bisa dipastikan eh, kesidikannya oleh Nabi Sallam cuma satu kan gitu ya. Itu bukan berarti di situ bahwa sahabat-sahabat yang lainnya tidak termasuk sidik ya, tetapi itulah yang Nabi Sallam menempatkan kedudukan para sahabat itu pada tempatnya. Nah, kemudian untuk golongan syuhada, ya, maka bisa saja kita memperolehnya selama di sana memang kita diberikan kesempatan, ya, misalnya pemimpin Muslim ya, ingin menegakkan Islam dan menyebarkannya, ya, maka di situ ketika mereka orang-orang yang diutus untuk membuka negeri-negeri ya, agar mereka menerima Islam, maka mereka dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun akhirnya misalnya harus berperang, hanya saja kan di situ kita tahu bahwa peperangan bukan awal mula yang harus dikerjakan, sebab mereka-mereka diutus oleh Rasul Sallam itu selalu dimulai dengan dakwah, ajakan dulu dengan damai, tidak langsung main bom. lagi kalau yang dibomnya ini tempat-tempat yang umum, yang di sana banyak orang Islam. Kalau lihat ya di situ bahwa yang namanya jihad fisabilillah tidak ya mesti di situ harus bermakna perang. Ya, itu jalan terakhir. Dan itu pun harus ada yang membawa benderanya yang jelas dari pemimpin kaum muslimin yang sah. Maka kita di sini Ketika seorang menempuh jalan, menuntut ilmu, berdakwah ila Allah Azza wa Jalla. Maka insyaAllah mereka juga termasuk dalam orang-orang ya, yang berada di jalan Allah. Yang jika mereka kemudian wafat, mati di jalan mereka tersebut. Maka mereka pun berada dalam golongan orang-orang yang syuhada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang soleh itu yang paling memungkinkan bagi kita ya untuk menempuhnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang soleh tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Nah dari situ kemudian jalan yang ditempuh oleh mereka golongan yang Allah berikan iman itu seperti apa maka kita bisa mengetahui Hal tersebut manakala kita melanjutkan pada penggalan yang terakhir dari ya, ayat tersebut, yaitu Qoidilmalbu bi'adaihim waladawani. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Di situ berarti ada dua golongan yang menyimpang dari jalannya para nabi, para sedekin, para suwada dan orang-orang soleh tadi menyimpang dari jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dua golongan tersebut adalah golongan yang dimurkai dan yang keduanya golongan orang-orang yang sesat, yang tersesat. Golongan yang dimurkai, siapa yang dimaksud? Kalau kita membaca tafsiran para ulama, banyak daripada mereka yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah Yahudi Walaupun sebenarnya itu ketika mereka menyebutkan, ya, itu sebagai contoh saja. Contoh yang mudah untuk bisa kemudian kita pahami. Melihat kepada sifat yang dominan yang ada pada mereka. Kenapa mereka dimurkai? Rupanya, ya, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran, ya, dari kebiasaan Yang ada pada mereka Ternyata mereka adalah Orang-orang yang sebenarnya Mengetahui kebenaran Mereka mengetahui betul tentang Rasulullah SAW Mereka tahu itu firman Allah Azza wa Jalla Yang dibawa oleh Rasul Terakhir yang diutus Kepada manusia Kepada seluruh manusia tapi mereka tidak mau mengambil kebenaran tersebut, tidak mau mengerjakannya. Bahkan mereka di situ berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran tadi. Ya, menghalang-halangi, jadi itu lebih istilahnya sudah tidak melaksanakan, ya, menghalang-halangi pula manusia dari jalan Allah. Karena itulah mereka dimukai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mereka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna tariqan minhum yaltaumul haqq wa Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka al-kitab yaitu maksudnya Ahli Kitab dari Yahudi yang dimaksud di situ, karena di situ ayat-ayat ini semuanya berkaitan dengan ya, orang Yahudi ketika diturunkan di Madinah sebab yang ada, yang ada di Madinah itu kan ahli Kitabnya dari Yahudi. Mereka sudah bercokol lebih dahulu di, di Madinah sebelum kaum Muslimin berhijrah. Maka di situ kata Allah mereka mereka ini mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mereka itu mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu ciri-cirinya semua sampai di situ tanda-tanda yang orang Jawa bilang tohnya itu tahu. bahkan di situ jumlah tai lalatnya pun bisa tahu. anaknya sendiri. Ya, kan makanya kadang-kadang orang ketika cari ada apa gitu terus dilihat tandanya. Oh ya ini benar anak saya. Dilihat tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Jadi mereka tahu tentang Rasul sallam tahu tentang kebenaran seperti mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun sayangnya di situ Sebagian daripada mereka Bahkan kalau boleh kita bilang Sekelompok besar dari mereka Menyembunyikan kebenaran tersebut Layak tumuril haqqab Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut Wahum yaklamun Padahal mereka mengetahui Itulah yang Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan kemurkaannya kepada mereka Nah oleh karena itu siapapun dari umat ini dari umat Muhammad yang dia itu mengetahui kebenaran yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mau mengerjakannya atau bahkan di situ sampai menghalangi manusia dari jalan Allah maka dia berarti Menyerupai dan meniru sifatnya orang-orang Yahudi Dan bisa terancam Dengan kemurkaan dari Allah Artinya di situ siapa saja dari seorang yang dikatakan alim ya, Terhadap kebenaran Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Siapapun orang yang dikatakan alim ya, Mengetahui agama Allah Azza wa Jalla yang benar Tapi dia tidak mau mengamalkannya Ya berarti sama saja ya, sifatnya dengan orang Yahudi. Sementara sebaliknya kemudian yang golongan kedua orang-orang yang tersesat, para mufasirin kebanyak kebanyakan mereka atau banyak dari mereka menafsirkannya sebagai orang Nasrani, sebagai kaum Nasrani. Kenapa di situ? Itu kan contoh. Karena didapati di situ bahwa mereka adalah orang-orang yang rupanya senang beramal kebaikan. Senang beramal kebaikan. Senang melakukan ketaatan. Senang untuk merahirkan diri. Demi mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sayangnya. Hal itu tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi mereka senang beramalnya itu. Hanya berdasarkan kepada perasaan menurut mereka ini baik, ini benar ya. Itu dikerjakan walaupun tanpa ada petunjuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka kita dapati bahwa mereka banyak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama mereka lantaran mereka tidak punya ilmu. Mereka telah meninggalkan ilmu tersebut. Di samping memang di situ ada peran dari orang-orang Yahudi yang memang menyesatkan mereka Jadi orang-orang Yahudi itu ya, Mereka e, Fanatismenya terhadap Bangsa mereka itu kuat Jadi istilahnya bahawa Walaupun Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW Walantar du'ankal Yahudu walan nasor hatta tattabi amilatahum dan tidaklah akan pernah riut orang-orang Yahudi maupun Nasrani terhadap engkau sampai engkau di situ mengikuti ajaran mereka. Artinya tidak mesti di situ kemudian bahwa mereka apa namanya menginginkan orang itu masuk kepada agama mereka, tapi. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana menanamkan ajaran mereka kepada orang-orang tersebut, ya, kepada selain selain bangsa mereka, ya, minimalnya untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam misalnya ya, keluar daripada agamanya. Setelah itu ya, tidak harus kemudian apa namanya menjadi bagian dari agama mereka karena di situ mereka panatisme nya terhadap kebangsaan mereka bangsa Yahudi itu sangat kuat maka sejarah tentang penyesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum Nasrani itu ya, telah dijelaskan oleh para ahli sejarah berawal dari ada seorang Yahudi yang bernama Shaul asalnya dia di situ mendatangi orang-orang Nasrani di negeri Syam mengaku bahwa dirinya seorang Nasrani dan mendapatkan wangsit dari ya Isa alaihissalam dan dia menyatakan dirinya sebagai muridnya Isa alaihissalam Padahal kan itu jauh masanya dia dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya Nabi Isa alaihi salam diangkat sementara dia sudah pada di situ abad yang keberapa setelah itu. Atau generasi keberapa. Ya. Intinya itu tujuannya ingin merusak orang-orang Nasrani yang saat itu memang sudah dalam keadaan jahil. Ya. Dan herannya mereka percaya. Itu tidak lebih karena ikatan mereka dengan Isa alaihissalam begitu besar Pengagungan mereka terhadap Isa alaihissalam Begitu besar sehingga ketika ada yakni Cerita dari Si orang Yahudi Yang murah-murah menjadi nasrani ini Diterima begitu saja Dan kemudian dia Digelari sebagai Bulis Bulus Maka Dari situ penyesatan penyesatan yang dilakukan oleh Yaubudi itu berulahnya karena sebelumnya di sana sampai pada periode yang keberapa begitu yaitu setelah Nabi Ismail Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan di sana orang e, Hawariun disebutnya masih terus ya melanjutkan e, dakwah disebutnya di situ sampai kemudian pada akhirnya orang-orang yang bertohid dari mereka Habis karena Dibunuh, ya, ditindas, dikejar ya, Diintimidasi sampai mereka akhirnya lari ya, Menjauh dari manusia Atau meninggal, e, menuju ke tempat-tempat yang tersembunyi ya. Sehingga mereka kemudian Tidak lagi bisa Melanjutkan keturunan mereka Dan dari situlah kemudian Yang namanya Injil yang asli itu tidak ada lagi wujudnya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yang tidak seperti Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dari situ berarti kita dapati bahawa sebab dimurkaiinya orang-orang Yahudi adalah karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal, sementara orang-orang Nasrani mereka itu tersesat karena mereka itu ya, beramal dengan tanpa ilmu. Dari situlah kita ketahui bahawa jalannya para nabi, para sidikin, para suhada dan orang-orang soleh. Yang Allah berikan imat kepada mereka. Tidak lain adalah jalan ilmu dan amal. Inilah dua senjata. Ya, dua alat yang digunakan oleh seorang mukmin untuk bisa tetap berada di atas jalan Allah yang lurus. Bagaikan ya uh, pedang dan tamengnya bagaikan pedang dan perisainya karena ketika Nabi sallallahu membuat garis lurus ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi suatu hari Rasul sallallahu membuat satu garis ya, yang panjang dan beliau mengatakan Hada Sabirullah. Ini adalah jalan Allah, jalan Allah yang lurus. Ya, cuma satu. Setelah itu kemudian Wakatolana Hututan Anyamilihi Wasimalihi. Setelah itu beliau Rasulullah SAW membuat garis-garis yang lainnya di sebelah kanan dan kiri dari garis yang satu tadi itu. Lalu beliau mengatakan Wahadihi Subul. Dan ini adalah jalan-jalan selain dari jalan Allah. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak tadi itu. Di kanan kiri itu. Melainkan di sana ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Maka syaitan selalu di situ sudah siap siaga di pintu-pintu jalan tadi itu. Ya, untuk manggil-manggil manusia. Dalam keadaan jalan-jalan tadi semuanya sudah dihias-hiasi. Dengan indah oleh Syaitan-syaitan ini Maka di situ, Ya senjata mukmin Tadi adalah ilmu dan amal inilah yang akan Bisa menangkis ya, Setiap jebakan-jebakan Ranjau-ranjau -jebakan, ya, yang Dipasang oleh syaitan-syaitan tadi Sehingga Tidak terkelabui oleh Tipu daya mereka Nah Kemudian apa hubungannya dengan Syirah Nabawiyah? <tuh> Jadi maksudnya di situ bahawa kalau kita mempelajari Syirah Nabawiyah, berarti kita akan mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang mana mereka adalah orang-orang yang meniti jalan ilmu dan amal tersebut. Dari situlah. ya, Kemudian di sini ingin kita sampaikan. Bahawa mempelajari siroh nabawi ini merupakan salah satu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang di situ bisa menjadi gizi bagi hati kita sehingga kemudian dapat menumbuhkan semangat amal soleh setelah itu. Ketika kita tahu di situ bahwa syarh nabawiyah adalah merupakan salah satu di antar ilmu yang bermanfaat, maka tidak ada salahnya kita sebutkan apa saja manfaat dan faedah dari mempelajari ilmu ini, yang ternyata Sebenarnya cukup banyak faedahnya, hanya saja mungkin di sini tidak akan disebutkan semua mengingat waktu. Ini sekali lagi pendahuluan dari pelajaran Syirah Nabawiyah. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Beberapa faedah yang bisa kita sebutkan dari mempelajari Syirah Nabawiyah yang pertama adalah dengan mempelajari Syirah Nabawiyah maka kita akan bisa mengetahui banyak tentang sebab-sebab nuzul dari banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mempelajari sanad bawiyah, maka kita bisa mengetahui tentang sebab-sebab turunnya banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak semua. Jadi istilahnya di sana tidak, tidak semua ayat-ayat itu terkait dengan sebab tertentu. Ya. Jadi justru mayoritas Daripada ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti itu, yani e, tanpa ada sebab yang mengikatnya. Dan dari situ berarti dengan mempelajari Sirna Bawiyah ini akan membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Serta dari situ kita bisa mengistinbat Mengistimbat yani Mengambil hukum Hukum tertentu Dan dengan mempelajari Surah Nabawiya itu kita bisa Ya Seolah-olah Kita itu Hidup atau hadir di masa Ayat-ayat itu turun ya, Kalau kita bacanya E, tentunya dengan apa ya dengan penghayatan ya. dengan mendalam gitu jadi mengikuti jalan ceritanya itu oh, ini turun ayat ini oh, seperti apa itu kejadiannya seperti ini jadi seolah-olah kita itu ada di sana seolah-olah kita hadir di saat peristiwa itu terjadi begitu pula dengan banyak daripada hadis-hadis Nabi ya saw Kemudian faedah yang berikutnya mempelajari sirana bawiyah merupakan bekal yang bermanfaat khususnya bagi para dai ilallah azza wajalla karena dari situ atau juga bagi para pejuang pejuang di jalan Allah karena dengan membaca dan mempelajari sirana bawiyah itu memberikan mendorong istilahnya cita-cita yang tinggi sebagaimana hanya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mengokohkan, menguatkan tekad bulat mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka, berdakwah, tugas mereka, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Manakala di situ mereka membaca dalam Sirah Nabawiyah tentang upaya keras juhud. istilahnya di situ bahasa Arabnya ya, usaha yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Salam dan para sahabatnya yang di situ pengorbanan mereka begitu luar biasa besar sampai ya, di situ mengorbankan yang namanya jiwa sekalipun yang itu semuanya dalam rangka menjadikan agama ini agama yang mulia Mengangkat Panji-panji Allah subhanahu wa ta'ala Rabu semesta alam Dan dari situ kemudian Mereka akan mengetahui kadar Besarnya kadar Kenikmatan hidayah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan Hidayah ya Bisa memeluk agama yang agung ini Dan betapa mulianya Manakala kita menisbatkan diri kita kepada agama yang agung ini, apalagi di situ mendakwahi manusia kepada Islam, ikut berjuang, menegakkan ataupun mengibarkan panji-panji Islam ini. Selanjutnya bahwa Sirah Nabawiyah ini Secara sendirinya dia itu adalah. Merupakan. Mujizat. Di antara mujizat-mujizat. Yang. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada. Nabinya s.a.w. Dia merupakan salah satu. Yani sirah nabawiyah ini. Ya, dengan sendirinya merupakan. Tanda kebesaran. Ya, dari Allah azza wa jalla. Yang menunjukkan kebenaran nubuah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di situ? Sebagaimana dikatakan di situ misalnya oleh Ibn Hazm rahimahullahu taala. Maka yang namanya sirah yang agung ini, sirah yang agung yakni perjalanan yang agung dari sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mau mentadburinya, nisaya itu akan mendorongnya untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membenarkannya itu bukan istilahnya dalam keadaan biasa, tapi ini merupakan satu hal yang darurat. Mau tidak mau pasti dia akan membenarkannya jika dia mau mentadburi perjalanan hidup Rasulullah SAW ini. Artinya bahawa dari situ menunjukkan pengaruh daripada yani kita membaca atau mempelajari surah Nabawiyah ini, ya itu akan memberikan pengokohan khusus bagi kita yang sudah ya, beriman kepada Allah Azza Wajalla, ya, mengokohkan di situ. Pembenaran kita terhadap perisalah Nabi Sallam, membenarkan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Azza Wajalla. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan di situ kalau saja, ya kalau misalnya, namanya juga kalau, kalau saja tidak ada mujizat selain daripada sirah perjalanan hidup Nabi Sallam itu nisaya itu sudah cukup menjadi mujizat. Sebab kita dapati bahwa dari sejak Beliau dilahirkan. Itu sudah ada, tentunya e, petunjuk tanda-tanda. Ya, sampai di situ beliau ketika masa remajanya, ya, e, di mana beliau sempat dibawa misalnya oleh Abu Talib, ya, untuk melakukan e, untuk istilahnya di situ e, ikut bersama rombongan niaga ya, ke negeri Syam. Maka sana ada. Ya, Ia riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana, ya. kemudian e, seperti pohon, ya, misalnya e, awan yang menaungi beliau, ya, itu, itu sudah merupakan tanda ya. pohon yang istilahnya e, seperti bersujud, ya, begitu ya, ya kepada beliau. Itu semuanya diketahui dari kitab-kitab yang terdahulu. Makanya pendeta buhayroh ketika mendapati, ya, Rasulullah SAW yang waktu itu usia sekitar 12 tahun. Ya, ada tanda-tanda seperti itu dia kemudian melihat. Dan dia kemudian mendapati bahwa anak ini akan memiliki kedudukan. Ya, walaupun disilahnya e, saat itu dia tidak menyampaikan kepada e, rombongan Abu Talib yang terkait dengan hal itu. Tapi e, dia cuma menyarankan suruh dipulangkan saja. Ya, kembalikan ke Madinah, eh, ya ke, ke Mekah, ya. karena khawatirnya orang-orang Yahudi ya akan menyentuhnya, maksudnya menyentuhnya di situ dengan keburukan. Ya, karena orang Yahudi sangat tahu apal betul dengan ciri-ciri, ya ciri-ciri eh, seorang Rasul. Kemudian, yang selanjutnya dengan mempelajari surah Nabawiyah, maka seseorang akan mengetahui jalan manakah yang bisa mengantarkan kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sebab sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW diutus di tengah-tengah manusia yang dalam keadaan yang paling buruk. Mereka adalah kaum yang jahiliyah. Ya, di mana di situ, kalau boleh dibilang hampir tidak ada yang namanya secercah cahaya iman kan gitu. Kalaupun di sana ada orang-orang yang berada di atas milah Ibrahim, maka itu cuma sedikit saja. Tinggal ya, tidak ketahuan, hanya segelintir orang saja. Adapun di situ yang dominan dan yang menguasai adalah tentunya kehidupan orang-orang musyrikin yang di situ sangat dalam keadaan moral yang betul-betul ya -betul ini jatuh dan terpuruk banyak sisi ya. walaupun kita <tuh> artinya tidak Memungkiri bahawa ada pada mereka sifat-sifat kebaikan, ya, tapi kan istilahnya sifat-sifat kebaikan ini tertutupi dengan ya, mayoritas daripada keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Bahkan di situ bila dibandingkan maka keadaan yang ada e, dialami oleh Nabi Sallam dibandingkan dengan para Rasul yang sebelumnya terkait dengan keadaan kaumnya, maka di situ keadaan saat itu orang-orang Mekah ya di mana Nabi Sallam diutus Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula dari Mekah tersebut, ya itu kondisi ya yang paling buruk. Maka kita dapati di situ bagaimana kemudian Nabi ya, Sallam semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana cara beliau di situ mengislah, memulai di situ perbaikan ya pada masyarakat Mekah ini, ya. Bermula dari di situ keluarganya dulu ya, kemudian setelah itu kepada kawan-kawan terdekatnya, ya, dan itu masih dilakukan sembunyi-sembunyi saat itu, kemudian setelah itu eh, kepada karib kerabatnya. Dan kemudian setelah itu mulailah Allah menyuruh beliau untuk ya mengawali dakwah secara terang-terangan kepada kerabat-kerabatnya. Terus sampai kemudian nanti ya akhirnya diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dalam sukop yang lebih luas lagi, menyeluruh. Yang di situ kemudian kita dapati bagaimana pertentangan-pertentangan dan seterusnya dari masyarakat. Ya, Mekah yang nanti kita akan lalui insyaAllah Allah Hu ya, sampai kemudian ya, masuk ke fase Madinah setelah Nabi Islam berhijrah, beliau pun di sana ya, melakukan tugasnya dalam memperbaiki ataupun membangun masyarakat yang baru ya, sampai kemudian Islam pun jaya ya, di tangan beliau ya, dengan izin Allah tentunya Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situ maka mempelajari satu persatu dari perjalanan beliau. Ya, karena itu kan tidak tidak akan lepas dari yang namanya ya, perjalanan dakwah. ya. Karena itu memang yang terpokoknya sebenarnya itu. Ya, perjalanan dakwah beliau selama kurun waktu kurang lebih berapa? 23 tahun. Dari sejak diutusnya sampai wafatnya beliau s.a.w. Kemudian dari situ juga dengan mempelajari sirun nabawiyah, kita bisa mengetahui, mengenal tentang beragam apa ya istilahnya keahlian yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taalaanhu. Maka kalau dalam urusan berperang Di antara mereka yang ada yang ahli berkuda, ada yang ahli memanah, ada yang ahli berpedang, kan? Ada yang memang ahli gulat, ya, ya, dan seterusnya. Dan juga belum lagi keahlian-keahlian dalam bidang-bidang keterampilan ataupun kerajinan, ya. Di antara mereka ada yang istilahnya e, tukang kayu, ya gitu ya. Ada yang di situ tukang bangunan, ya. dan seterusnya. Ya. Apalagi urusan niaga, ya, jago-jagonya, ya. Dan di antara mereka kemudian ada juga yang menempuh jalan Ilmu dan ta'lim. menjadi para ulamanya sahabat ya, saat itu. Jadi ada yang memang tafaruk belajar sama Rasulullah. SAW. Ya. Bahkan kita lihat contoh seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala yang uh, istilahnya masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, SAW, itu beliau memang bermulazam sudah. Jadi yani beliau hanya mengambil makan itu, mencari makan itu dari, men, mengambil upah dari e, ketika disuruh oleh Nabi SAW. Karena beliau termasuk ahlu sufah. Yang tinggalnya itu di, di situ di, e, ada semacam tempat anjungan di masjid. Di masjidnya Nabi SAW. Karena enggak punya rumah. Ya, beliau berhijrah di situ dari kaumnya, yani dari Daus, Menidaus di Yaman ya nggak punya rumah dan bukan cuman beliau ya itu suphah itu saat itu bisa di e, bisa menampung sekitar 300 ratusan orang saat itu ya jadi mereka tidurnya di situ jadi kalau misalkan di antara mereka ada yang yang kerja ya nanti kerja gitu nanti habis itu pulang lagi ke situ tidurnya Al-kulihal di sana yang yang istilahnya menempuh jalan ilmu dan taklim pun ada yang di situ mengkhususkan diri pada al-apa e, banyak istilahnya mengkhususkan pada al-Quran di antaranya di samping hadis-hadis Nabi Sallam. Ya. Tapi seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya itu dominan di hadis misalnya. Dan begitu seterusnya. Jadi kemampuan dan keberagaman istilahnya keahlian keahlian mereka, ya itu sudah ada ahli sihat ahli ini dan seterusnya ahli bahasa menerjemahkan di situ bahasa bahasa yani selain Arab. Nah itu kita bisa mengetahuinya di antaranya melalui Syirah Nabawiyah sehingga di situ akan mendorong kita untuk semakin mencintai mereka, ya, dan melihat eh, mereka yang dengan keberagaman keahlian mereka tersebut. Semuanya ya, bagaimana bisa berkhidmat kepada Islam dengan setiap keahlian yang mereka miliki, maka itu mendorong kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Dan tentunya dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ya, seolah-olah pada saat kita membacanya gitu sambil betul-betul penuh penghayatan, seolah-olah kita hidup bersama mereka para sahabat radhiyallahu anhum dan kita juga eh, apa merasa ikut gembira karena kita seperti menemani Rasulullah SAW pada saat kita membaca Sirah Nabawiyah ini, ya, kan kita mengetahui banyak hal tentang kehidupan Rasulullah SAW maka dari situ kemudian akan semakin mengikatkan pula ya, kecintaan kita ya, kepada Rasulullah Sallam dan juga para Sahabat terdiallohu taala anhum dan memperkokoh ikatan iman dan dari situ maka dengan mempelajari Silona Nabawi ini menjadi perantaraan agar kita bisa menjadi orang yang lebih mencintai Rasulullah Sallam daripada manusia manusia yang lainnya sebagaimana yang beliau katakan. Ya, Layu minu Aha dukum hatta aku na ahabbah ilehi minwalidihi mawalidihi wana wa syajmain seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah anhu dari apa yang diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada ayahnya sendiri atau orang tuanya sendiri, ya, anaknya sendiri dan seluruh manusia bahkan di situ ya apa namanya dari lebih dicintai ya daripada diri kita sendiri ya sebagaimana datang dalam uh, hadis Ibnu Omar uh, hadis Omar berkata radhiyallahu anhu yang mana suatu saat beliau pernah berkata kepada Nabi Sallam ya wahai Rasulullah sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maka kata Nabi sallallahu "Tidak wahai Umar, sampai kamu mencintai ya, aku lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri." Ya, maka akhirnya Umar kemudian, "Oh ya." Ya, gitu intinya kan gampangnya engkau lebih aku cintai ya daripada diriku sendiri. Jadi seperti itu. Ya, di antara faedah mempelajari sirah bawiah. Dan mempelajari sirah bawiah itu memberikan kenikmatan batin dan bisa memberikan gizi bagi hati-hati yang suci. Ya, bagaimana? Tidak seperti itu, ya, kan? Artinya karena memang kalau kita membaca Syuroh Nabawiyah kan isinya cuma seputar iman, ilmu, amal soleh kan gitu. Jadi ya, nah wajar kalau itu kemudian menjadi gizi bagi kita. Bagaimana pengorbanan ya, dalam mempertahankan akidah keyakinan agama ya berdakwah Allah azza wajalla maka itu istilahnya ya, bisa menjadi makanan bergizi bagi batin kita bagi hati kita sementara banyak manusia orang-orang yang suka melakukan kefasikan kemaksiatan mereka begitu menikmati tayangan-tayangan film-film -tayangan, ya, yang merusak moral. Sandiwara-sandiwara, sinetron-sinetron yang di situ ya, eh, bisa merusak sampai kepada nyanyi akidah seorang. Menghidupkan kemungkaran, kemaksiatan waliyahdubillah. Maka kita dapati di situ bahwa ya, seseorang yang jiwanya dipenuhi dengan iman, maka di situ jiwanya akan terus dalam keadaan lapar. Ya. Bagaimana di situ dia memenuhi kebutuhan jiwanya tersebut, diisinya ya, atau e, jiwanya tersebut diisi dengan hal-hal yang memang bermanfaat. Sementara di situ mereka yang memang sudah menempuh jalan kefasikan dan kemaksiatan, maka itu yang mereka inginkan. Mereka akan terus di situ tidak puas puasnya untuk mencari ya, makan mereka yang berupa kemaksiatan kemaksiatan tadi. Maka setiap jiwa diberikan apa yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yani mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan. Jika memang hatinya itu hati seseorang ya, didorong atau Uh, apa namanya uh, termotivasi ya untuk uh, melakukan atau mengambil hal-hal yang bermanfaat maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kesana dengan dengan izinnya. Nah kemudian dengan mempelajari sunnah buyah ini juga akan bisa memperoleh faedah yang lain berupa ya diketahuinya banyak daripada hukum-hukum fikih. Kemudian juga ibruh-ibruh dan pelajaran-pelajaran terbawiyah. Ini maksudnya pelajaran-pelajaran yang mendidik. Juga tentang siasa sar'iyah. Ya, siasa sar'iyah itu artinya bagaimana seorang mengatur, ya, khususnya orang banyak, ya, dengan cara yang tepat. Dengan cara yang hikmah. Sehingga kalau misalkan seseorang sekarang, dia sudah menjadi seorang komandan. Ya. Atau katakan menjadi panglima. Maka mempelajari sirah nabawiyah itu akan mengokohkan pengetahuannya tentang bagaimana cara memimpin. Kalau dia sebagai prajurit ya. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah dia akan lebih tahu bagaimana caranya menjadi prajurit yang hebat, yang handal. Apalagi seorang dai ilallah azza wajalla. Maka di situ seorang dai ilallah, ya, tidak pantas dia meninggalkan sama sekali dari mempelajari syurah nabawiyah. Karena dengan mempelajari syurah nabawiyah itu dia akan mengetahui bagaimana, ya, Rasulullah berdakwah dengan benar, cara yang tepat dalam berdakwah itu. Jadi dakwah itu juga ada aturannya, ya. ada koridornya mengikuti manhaj yang telah digariskan oleh beliau, Rasulullah SAW. Bukan asal sekedar dakwah, karena dakwah itu kan banyak di situ perangkat-perangkat yang harus diperhatikan. Maka itu semuanya ada pada diri Rasulullah Sallam dan para sahabat terlelul ya. anhum. Bagi seorang yang di situ pekerjaannya Menjadi pendidik-pendidik. Para guru. Atau yang semisalnya. Maka dengan mempelajari syuruh nabawiyah. Dia akan mengetahui bagaimana. Cara mendidik. Yang benar. Yang tepat. Yang memberikan ta'fir. Memberikan pengaruh pada jiwa-jiwa anak-anak didiknya. Atau orang-orang yang dididiknya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka. Kita dapati bahwa Nabi Sallam contoh dalam segala-galanya. Ya. Tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan lakodkan lakkum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallam itu suri teladan yang baik. Dan itu umum sifatnya uswatun hasana di situ. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya isim nakiroh. Dalam alur imtinan ya, karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sallam maka beliau menjadi suri teradan dalam segala hal. Kalau di rumah maka beliau adalah merupakan kepala keluarga yang paling baik. Ya, maka Nabi Sallam mengatakan, ya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi istri kalau begitu kita harus mencontoh Nabi Muhammad ya kepada Rasulullah. Kalau misalkan di situ dia sebagai seorang hamba Allah, maka Nabi adalah seorang hamba Allah yang paling baik. Yang paling bertakwa yang paling jauh daripada bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling takut kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana atqakum lillah wa akhshaakum lillah. Sesungguhnya aku atau aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau pengin menjadi seorang penghamba yang baik maka hendaknya mencontoh pula Rasul sallam dan beliau disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba di samping sebagai rasul manakala beliau menunaikan seluruh apa yang menjadi kewajibannya dalam menghamba kepada Allah Azza wa Jall padahal beliau telah dijamin pengampunannya oleh Allah Azza wa Jalla dari yang lalu maupun yang akan datang. Apalagi, jadi pemimpin, jadi panglima, ya, jadi seorang teman, sahabat ya bagi uh, yang lain, bagi muslim yang lain itu semuanya. Jadi contoh. Ya. Kalau sebagai pendidik ya, ketika dalam majelis maka beliau ya, memberikan pendidikan yang baik. Bagaimana metode-metode mendidiknya begitu juga luar biasa. Sebagai seorang khutib, maka beliau adalah khutib yang paling hebat dan seterusnya. Apalagi apa yang mau kita cari? Semuanya sudah ada pada Rasulullah SAW. Maka dengan mempelajari Sironabawiyah kita akan mengetahui ya, banyak dari ya. Kepribadian yang agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di samping tentunya <coughs> dari para sahabat terlebihlah Anum yang mendampingi ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari situ dari mempelajari sila Nabawiyah kita juga mengetahui betapa ya mulianya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di hadapan Allah yang pertama dan di hadapan manusia dan khususnya di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam ya dari keburukan-keburukan manusia sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan bagaimana di situ para malaikat-malaikat ikut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, mereka turun ya, dengan perintah Allah Azza wa Jalla membantu beliau wasalam, pada saat misalnya Perang Badar, pada saat Perang Ahzab, ataupun Perang Kondak. Ya, kemudian juga pada saat Perang Hunain. Ya. Dan begitu. Ya, dan khususnya di situ Jibril dan Mikail yang yakni, memberikan pembelaan yang luar biasa. Ya terhadap sosok pribadi Nabi yang Agung ini. Ya, Malaikat-malaikat sampai seperti itu, ya, Terutamanya di saat perang Uhud. Kemudian dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita juga akan mengetahui sebab-sebab datangnya kemenangan. Di samping juga kita mengetahui dari sejarah Sirah Nabawiyah ini tentang sebab-sebab terjadinya kekalahan. Sebab-sebab kemenangan, maka kita bisa mendapatinya dalam peperangan Badar misalnya. Sementara sebab-sebab kekalahan, kita bisa di situ menelusurinya atau bisa menelaahnya dari ya, peristiwa peperangan Uhud, di mana kaum Muslimin di situ mengalami kerugian yang besar. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya yang beliau cintai yaitu Hamzah ibn Abdul Mutalib itu berawal dari apa? Penyelisihan sebagian dari ya atau sebagian besar dari pasukan pemanah yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Artinya di situ bahwa yang menyelisihi cuma sebagian, tapi kan ini pasukan satu kesatuan. Ya. Ketika di situ ada yang menyelisihi dari mereka, maka itu bisa menjadi sebab ya, kekalahan bagi semuanya. Dan kita tahu bahwa di saat itulah Nabi SAW juga mendapatkan ujian ya dengan terlukanya beliau dan bahkan menyebabkan beberapa gigi beliau tanggal karenanya. Dan bahkan di, sempat diisukan, ya, beliau itu sudah meninggal. Dan di antara sebab-sebab datangnya kemenangan tidak lain berawal dari kepercayaan yang kuat terhadap Allah Azza Azzawajal. Keyakinan yang kuat terhadap Allah Azza wa Jal. Dan juga. tawakal Yang sempurna. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada diri Rasulullah SAW saat itu. Ya, dan juga. Eh, apa namanya. Para sahabat terdiri Allah anhum. Dan itu sejak awal. Yani, <tuh> ketika Nabi SAW. Eh, melakukan perjalanan hijrah. Kita dapati bahwa Beliau kan sempat bersembunyi di gua sur. Dan orang-orang Quraisy -orang melakukan pengejaran dan bahkan mereka membuat sayembara. Membuat sayembara. Siapa yang berhasil menemukan dan menangkap Rasul sallam ya ataupun Abu Bakar ya hidup atau matilah gitu ya. Maka di situ setiap kepalanya dapat hadiah 100 unta. Jadi kalau nangkap dua, ya berarti 200 unta. Itu kita dapati nanti bahwa ya mereka sudah sampai di tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kalau saja mereka itu melihat ya dari di bawah mata kaki mereka, di bawah kaki mereka maksudnya melihat begini karena guanya itu kecil lubangnya ya. Jadi hanya bisa dimasuki dengan cara merangkak gitu harus sampai ke ujung sana gelap nggak kelihatan tapi Allah berikan pertolongan karena Nabi Sallam ya walaupun Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu sempat di situ khawatir ya dia pun bersedih kalau sampai Nabi uh, nama apa namanya tertangkap gitu ya apa yang bakal terjadi kalau tertangkap itu pikiran yang ada pada dalam yang istilahnya bergejolak dalam hati. Aubakar sedih sampai-sampai nabislam akhirnya menenangkan kan gitu. Aubakar sedih kerajaan mengatakan la tahzan inal lahhamana, ya, jangan kamu bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ini menunjukkan tawakalnya beliau yang tinggi. Ya, sampai Allah berikan pertolongan kepada beliau. Nah, dan yang terakhir bahawa dengan mempelajari Syaikh Nabawiyah. Kita bisa mengetahui manhaj jalan kehidupan, baik itu seorang pribadi ataupun masyarakat. Jadi yani istilahnya kita akan mencontoh, ya, bagaimana pribadi masing eh, pribadi seperti Rasulullah Sallam, kemudian pribadi setiap dari sahabat Nabi Sallam, dan kemudian bagaimana di situ ketika sudah menjadi sebuah masyarakat Muslim ketika mereka berada di Madinah. Seperti apa apa yang mereka lakukan selama, ya. Uh, uh, sepanjang mereka hidup bermasyarakat dalam ya, masyarakat muslim tersebut. Dan apa yang Nabi SAW lakukan ketika awal kali beliau datang berhijrah ke Madinah. Ya, membangun masjid. Mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansur. Ya, dan seterusnya. Itu ya, kita dapati bahwa gambaran ya, perjalanan hidup sosok pribadi Nabi SAW dan juga masyarakat muslim yang terdiri daripada orang-orang terbaik ya setelah ya para rasul yaitu para sahabat terdiahuluan hum itu merupakan satu-satunya contoh yang terbaik bagi kita semua ya untuk bisa eh, bagaimana mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam di masa-masa yang mendatang ya maka disitu kalau kita mau seperti misalnya mau eh, mencapai kembali kebaikan umat ini seperti yang Allah katakan di awalnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum maka kita harus mengikuti sifat-sifat mereka karena di situ mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang disematkan sebagai umat terbaik kuntum khairu ummatit kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia apa sifat yang ada yang menonjol takmuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kalian beramar makruf nahi mungkar ya nanti memerintahkan saling memerintahkan kepada kebaikan ya saling mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Di situ kita dapati bahwa Allah mendahulukan penyebutan amar makruf nahi mungkar sebelum iman. Ya. Untuk menunjukkan bahawa amar makruf nahi mungkar ini ya yang itu tentunya dalam lingkup nasihat dan seterusnya dakwah ini adalah menjadi Penjaga, pemelihara iman seorang hamba. Tanpa ada di situ tawasso bilhaq, tawasso sabar, Tanpa ada tanasuh saling sering menasihati. Tanpa ada amal-amal yang mengungkar. Maka iman itu bisa akan pudar dan bahkan bisa akan hilang. Nah sayangnya memang semangat amal-amal yang mengungkar di kita kurang. Jadi kalau misalkan di situ ada yang melihat keburukan saudaranya ya diingatkan ya kita memang ini masih e, selalu dalam keadaan mungkin didiputi oleh takut apa takut kadang-kadang itu memang sebenarnya perkara yang goib gitu ya nah kita coba berusaha membiasakan diri baik itulah melingkungan keluarga kita latihannya gitu ya atau misalkan kalau yang punya lembaga di lembaganya di instansinya ya gitu Apalagi kalau misalkan dia sebagai pimpinan, itu. Nah, jam, asal jam berapa ini? Berapa? 324. Baik, kalau gitu, kayaknya kita akan cukupkan, ya, penjelasan tentang faedah-faedah uh, dari mempelajari sunnah Nabi ya ini yang menjadi pendahuluan dari tentunya. Mempelajari Syirah Nabawiyah Dan nanti insya Allah pada saat kita Memasuki materi Intinya Dengan berpedoman pada Kitab Ar-Rahikul Maktum Ya sebenarnya kitab-kitab Syirah Nabawiyah Itu banyak dan ada yang Lebih ringkas ya mungkin ya istilahnya. Cuman Ini kita pilihkan Mengingat istilahnya Sekarang Cukup banyak yang istilahnya diajarkan Di berbagai tempat Ya, walaupun tetap di sana, ya tidak luput juga istilahnya dari catatan, ya. Yang nanti insya Allah kita akan berikan pada waktunya. Ya, ini istilahnya oleh berawalnya penulis yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al Mubarakfuri rohimahullah Taala eh, mengikuti ani perlombaan karya ilmiah dalam bidang syirah nabawiyah yang diadakan oleh Robi' To'alam Islami, ya di Mekah, gitu ya. E, dan ternyata mendapatkan juara satu ya, dari situ. Nah, dan adapun untuk yang usul sunnah maka yani saya sendiri e, naskahnya cuma fotokopi yang aslinya nggak nggak ada nggak dapat. <guluh> ya. Tapi alah pula hal ini tidak akan mengurangi e, apa namanya materi yang akan kita sampaikan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira uh, tidak ada pertanyaan ya, karena Oh ada. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. kalau kita merujuk kepada ayat tersebut ya. Memang kita dapati bahwa terkadang mereka bisa saja bersatu ya, manakala kepentingannya sama. Ya, untuk di situ mejatuhkan Islam dan kaum muslimin. Ya, tapi kita tahu di situ bahwa sebenarnya di antara mereka itu banyak juga ketidakcocokan. ya Banyak juga ketidakcocokan. Cuman, memang kita dapati bahwa, dan kita akui, orang Yahudi itu lebih pinter. Jadi kalau tidak heran misalnya, kalau seperti negara adidaya yang sekarang, itu berada di ibaratnya, di kakinya orang Yahudi ya, Wajar, karena saking pintarnya orang Yahudi. Dan sebelumnya, sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, nanti kita juga akan tahu, bagaimana di situ mereka, orang-orang Yahudi itu kan, mereka itu asalnya dari wilayah Syam. Cuman pada saat di sana, masa masa istilahnya kerajaan-kerajaan Nasrani ya, yang ada di negeri Syam itu yang menguasai, mereka banyak terusir ya diintimidasi, dek, eh, pokoknya mereka banyak yang lari lah gitu, ya, pada saat istilahnya diantaranya eh, kerajaan Ashiria, ya, maka mereka banyak yang lari dan mereka kan ketika lari itu mencari tempat yang memang eh, layak dan dianggap subur untuk bisa mengembangkan artinya eh, penghidupan mereka. Maka kita dapati mereka begitu istilahnya bercokol di Madinah dalam jangka waktu yang sek, eh, dengan istilahnya perjalanan waktu mereka kemudian mulai uh, menampakkan penyesuaian diri sampai-sampai nama-nama mereka juga berubah jadi nama-nama Arab gitu. Dan nama kabilah mereka juga berubah menjadi nama seperti kabilah Arab. Ya. Sampai bahkan mereka menguasai di situ perniagaan. Bahkan di situ perkebunan-perkebunan ya milik tokoh-tokoh ya eh uh, Istilahnya tokoh-tokoh atau kepala-kepala kabilah yang ada di e, Madinah saat itu dikuasai sama mereka. Ya, berawal dari apa di situ? Memberikan hutangan. Hutang dengan tiba. Ya, mereka di situ sengaja me, membong-bong-bong-bong. Istilahnya kalau bahasa orang Jawanya itu. E, mengeluh elukan ketua kabilah itu. Sehingga mereka bisa royal terhadap... E, apa namanya... Orang-orang yang dipimpinnya, ya. kaumnya, ya dengan memberi ini, memberi itu kepada mereka, padahal dia nggak punya duit, ya. Cuman ngutang di situ dikasih utangnya sama orang Yahudi, jaminannya apa kebon, ya gitu, kebon korma mereka. Ketika mereka tidak bisa bayar sudah diambil lah kebonnya kan gitu, ya karena mereka memperlakukan memperla mem riba dan itulah yang istilahnya dari situ merupakan e, kunci e, ininya mereka ya untuk menguasai dunia. Cita-cita ya. mereka kan begitu. Makanya ada bahasa bahwa mereka itu sebenarnya sudah menggurita kemana-mana gitu ya. Ini yani seluruh negeri-negeri ini dikuasai sama mereka, ya, tanpa kita sadari. Ya. Itu pertama. Ya. Jadi kalau dalam kepentingan yang sama memang mereka akan bersatu. Tapi dengan caranya sendiri-sendiri biasanya gitu. Ya, cuman kalau e, aslinya ya tadi itu, ya mereka sendiri saling e, berperang gitu ya. Walaupun istilahnya berperangnya perang dingin mungkin kan gitu. Tidak harus istilahnya. Ya, walaupun memang kita dapati bahwa seperti dahulu nanti kita akan ceritakan Yahudi di apa e, di Yaman ya sendiri di situ kan kadang dikuasai Yahudi, kadang dikuasai Nasrani. Sampai terakhir di masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istilahnya terlahir dan e, itu kan dikuasai sama Nasrani. Ya, orang Yahudinya terusir. Gitu. Ya, seperti itu punya intinya bahwa di antara mereka kalau secara itu kan enggak cocok gitu sebenarnya. Ya, karena mereka masing-masing mempertahankan agamanya juga sendiri-sendiri. Ya, nah, kemudian terkait dengan masalah apakah seorang Nasrani bisa ataupun boleh mempelajari Al-Qur'an. Kalau memang di situ ya dalam rangka ingin mencari kebenaran ya, tidak ada salahnya kan gitu ya. ya atau paling tidak di situ kalau misalnya dia tidak punya ya Al-Qur'an maka kita ya, istilahnya yang membacakan kepadanya mendakwahkan kepadanya tentang eh, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu ya, hanya saja di situ tadi itu bahwa itu secara pribadi ya secara pribadi tapi kalau Nah, di masa lalu kan masa dimana yang namanya naskah Al Quran itu sesuatu yang sangat-sangat eh, berharga dan minim kalau sekarang kan sudah dicetak ya banyak begitu ya kalau dulu kan itu sangat di, dijaga sekali yang namanya lembar-lembar Al Quran itu karena kalau sampai mereka itu misalnya kan sampai-sampai Nabi melarang ya membawa itu ke negeri Uh, orang kafir kan gitu, karena khawatirnya itu akan di, dirampas sama mereka dan dihinakan, ya, sehingga lenyap kan gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kekhawatiran itu sepertinya uh, tidak ada gitu ya, boleh dibilang. Karena alhamdulillah ketersediaan musaf itu sangat banyak. Cuman justru, yani dengan banyaknya musaf, justru yang bacanya jarang. <laughs> Ya, alah kulihal yakni bahwa itu satu fenomena yang harusnya kita harus bisa e, berusaha untuk merubah keadaan tersebut. Ya, dimulai dari kita sendiri, keluarga kita ya. Jadi kalau zaman e, Nabi sallallahu para sahabat dahulu yang namanya halaqah Al-Qur'an itu bukan cuma di masjid. Ya, di rumah. Ya, di rumah juga ada halaqah halaqah Al-Qur'an. Ya, di mana saja gitu, tempat yang memungkinkan di situ untuk diadakan Ya kegiatan kegiatan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi di rumah itu dihidupkan, ya, karena jangan sampai rumah itu dijadikan seperti kuburan. Gitu. Dan Nabi SAW sudah melarangnya. لا تجعلوا بيوتكم كبروا jangan jadikan rumah kalian sebagai seperti kuburan. Tidak tidak ada sholat di situ, tidak ada eh, baca Quran, tidak ada ibadah yang lainnya. Maksudnya disitu sholat itu terutamanya adalah sholat sunnah untuk yang laki-laki ya. Jadi lebih aula kan kalau solat nafila itu di rumah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan jawabannya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan mengingat waktu barangkali sambil untuk persiapan eh, solat asar, ya, insya kita akan berjumpa kembali ya, di kesempatannya akan datang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalaupun ada halangan, ya nanti saya akan kasih kabar. Ya, ya sebab ya kita ya hanya menjalani apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla ya nah, Ya memang ini sebenarnya Starnya agak eh, Agak berat ya Karena saya sebagai guru eh, Saya punya anak didik ya Dan apalagi saat-saat seperti sekarang Saya mengampu anak kelas 12 Kelas akhir ya Persiapan mereka untuk ujian dan sebagainya Sehingga mungkin kan istilahnya tidak tahu ya nanti apakah kita akan ada halangan atau tidak sebab perlu kita istilahnya memberikan motivasi dan sebagainya. Walaupun itu hanya yakni ujian-ujian duniawi ya. Ya kadang-kadang uh, saya pun tetap bagaimana caranya membuat anak-anak itu tenang gitu ya, santai lah gitu, jangan terlalu tegang gitu ini. Sepertinya UN itu sebenarnya segala-galanya gitu. Apalagi sekarang kan sebenarnya Penentuan kelulusan ya, dikembalikan kepada sekolah. Jadi sebenarnya tidak ada yang patut untuk ditakutkan. Nah, demikian Allah alamiswab. Kita akhiri. Ya Jazakumullah khair atas segala perhatian antum semuanya. Dan bila ada kebenaran sekali lagi itu datang hanya dari Allah. Bila ada yang salah itu adalah semata-mata dari sepelebihi ataupun dari syaitan. Ya dan saya mohon maaf ya, kepada antum semuanya dan tentunya eh, mohon ampun kepada Allah alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahirabbil alamin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh